Pemerintahan korupsi itu down to top atau top to down. Kalau logikanya, yang melakukan korupsi itu kan yang punya otoritas, yang melakukan penyelewengan. Dan itu biasa dilakukan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Jadi yang bawah itu mencontoh. Nah sekarang kalau diajarkan kepada anak-anak sebagai pembelajaran mata hajaran, itu nggak lebih dari hanya seremonial aja lah ya. Selama kita melihat bahwa korupsi itu masih dilakukan para pejabat tinggi, para pejabat yang memiliki otorisasi besar, itu jadi ironi nantinya. Yang tidak punya otoritas diajarin, yang punya otoritas dan melakukan penyelewengan, dihukum aja enggak. Jadi malahan nanti bukan jadi pembelajaran, tapi penertawaan akan upaya pemerasan korupsi. Pendekatan yang ideal seperti apa, Pak? Dan korupsi itu nggak usah diajarkan kok, karena... Namanya pelanggaran hukum itu orang akan selalu mencoba dan orang akan selalu melakukan. Yang paling penting adalah ada tidak tindakan real untuk melakukan hukuman, pemeriksaan vonis, baik vonis sosial maupun vonis secara hukum. Jadi kalau korupsi, itu masalah hukum. Jangan diangkat, jangan diangkat menjadi isu morality. Jangan ada isu morality, itu masalah hukum murni. Yang salah kalau ketahuan dihukum. Itu aja kok, jadi jangan memperumit lah Kalau saya bilang itu memperumit dan sia-sia Serta seremonial aja lah jadinya Lebih baik jam pelajaran anak itu Konsentrasi anak itu Untuk belajar yang lain lah Jadi kalau bagi saya Nggak mungkin Anda menyuruh yang bawah itu moralnya baik Kalau yang di atas moralnya nggak bener gitu loh dan enggak mungkin yang di atas semua moralnya bisa berubah kalau tidak melakukan pendekatan dari hukum. Jadi salah besar kalau korupsi didekatkan dari moral, dari agama. Lagi itu salah besar. Korupsi adalah pendekatannya hukum. Kalau hukum pendekatannya adalah hukuman. Itu aja kok simple. Jadi sebetulnya enggak perlu ya pak dengan pendekatan memberikan pendidikan ke dalam nilai-nilai sekolah atau nilai-nilai kurikulum melalui pelajaran lain yang temanya penanganan korupsi itu hanya untuk melahirkan proyek entah itu proyek pelatihan entah itu proyek pengadaan berbagai peralatan buku dan lain sebagainya honor untuk membuat modul kemudian biaya untuk membuat modul akhirnya pembelajaran pemberantasan korupsi itu juga dikorupsi biayanya lihat aja seperti nantinya jadi ini orang hanya meng-create kegiatan, meng-create proyek habis-habisin dana. Berarti timbul kasus, timbul tuduhan korupsi atas proyek pengadaan alat pengajar anti-korupsi. Nah, apa tidak ironi kalau sudah begitu? Makanya saya bilang lebih baik anak-anak itu, para pengajar itu berkonsentrasi saja mengajar dan belajar yang sudah ada dah. Yang sudah aja-aja aja. masih ribut, masih ujian nasional, tidak lulus-lulus kan begitu. Demikian Tito Lohu dan saya Rizal Andika.